Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal anqibatu lil muttaqin illa 'alal al zalimin. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجال كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم Inna allaha kana alaykum raqiba Waqala ya ayyuhal ladzina amanu taqullah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'in laaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azim Allahumma rahamna bilquran Wa sadaqallahum azim Waqala nabi sallallahu alaihi wasallam Innama ala'amalu bin niyad Wa innama li kulli mri'in manawa Faman kanat hijratuhu ila Allahi warasulih Fahijratuhu ila Allahi warasulih Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muraatin yang kihuha Fahijratuhu ila maha ajarailaih wa ba'in Maasyiral muslimin Hamba-hamba Allah seluruhnya Yang semoga tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Fid dunya wal akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Fenomena Akhir Zaman adalah tajuk atau judul pilihan yang akan kita presentasikan pada hari ini Insya Allah Ta'ala sampai zuhur Metode pengajian kita dengan izin Allah Dengan sistem diskusi dan dialog Setelah saya selesai menyampaikan beberapa tema Kemudian kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya Hal yang berhubungan tentang Akhir Zaman yang kami uraikan Selagi ada ilmunya akan saya jawab Jika tidak ada ilmunya saya tidak akan malu mengatakan la adri Saya tidak tahu Kau muslimin, hamba-hamba Allah yang cintai Saya mulai dengan membacakan sebuah hadis Dari Ammar Ibn Khattab anhu. Hadis ini didapatkan dalam kitab sahih muslim Bainama nahnu julusun inda Indah Nabi SAW Ketika kami sedang duduk-duduk Sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala' alainak tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami Rajulun, seorang lelaki, shadidu bayar ditiap sangat putih bajunya, shadidu sawadishah sangatlah hitam rambutnya ikal dan lebat rapi, la yuro alaihi athur safar tidak nampak sedikit pun bahawa orang ini baru menempuh perjalanan safar yang jauh. Tidak nampak bersih, rapi, dan laki-lakinya sangat gagah. Walla ya ahadun minna. Tidak seorang pun di antara kami sekota Madinah yang kenal dengan laki-laki ini. Fajr le sailan Nabi saw. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad saw. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad saw. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. Dia duduk Wa wadu'a kaffeyh ala faqhidh Kemudian dua telapak tangannya Dia letakkan di atas kedua paha Nabi Kira-kira sudah terbayang posisinya seperti apa Wajahnya berhadapan dengan wajah Matanya bertemu dengan mata Lalu langsung bertanya Langsung bertanya Mata Sa'ah Hai Muhammad Dia bertanya Akhbirni anil Islam Kabarkanlah kepada saya tentang Islam ini pertanyaan yang pertama. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima, Al Islam, antasshadaan la ilaha illallahu an nirosalallahu tuqim alsalah, watasumma ramatutuqiy alzakah, watasumma ramadan, wathujjal bait inistota anta ilahisabillah. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima, apa katanya? Sodakta. Jawaban anda benar. Apa komentar Umar? فَعَجِبْنَ مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ Heran kami dengan orang ini, dia yang datang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi Kemudian dia bertanya lagi أَخْبِرْنِي anil iman Kabarkanlah kepada aku tentang iman Apa itu iman? Maka nah, Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam Akhirnya Para ulama-ulama ahli fiqhih, ulama-ulama ahli hadis sepakat mengangkat hadis ini adalah sumber utama bagi penjelasan rukun Islam dan rukun iman karena nabi menjelaskan di situ. Nabi menjawab dengan rukun iman yang, yang enam al iman antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Shadaqta. Lagi-lagi dia mengatakan, shadaqta. Jawaban Anda yang ini juga tepat. Benar. Lalu dia bertanya, "Akhbirni 'anil ihsan." Apa itu ihsan hai Muhammad? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihsan ant ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu jika engkau tidak mampu mengibadahi Allah seolah-olah engkau sedang melihatnya maka minimal engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa engkau sedang dilihat oleh Allah itu yang ihsan sepertinya laki-laki ini puas lalu dia bertanya lagi matas sa'a hai muhammad kapankah kiamat akan terjadi Kemana-mana dakwahmu menceritakan tentang kiamat, kiamat, kiamat sudah dekat. Kan Nabi juga dalam hadis sahih Bukhari mengatakan, bo'istu anak wabainayadai sa'akah ta'in. Aku ini diutus dan kiamat terjadi jaraknya cuma seperti ini kata Nabi. Nabi mengangkat tangannya dan melipat, menggenggam tiga jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk diarahkan ke langit seperti ini lalu Nabi menjarangkan sedikit sangat dekatnya beliau dengan kejadian kiamat di hadis yang lain Nabi berkata aku ini diutus telah disampaikan kabar kepadaku, saat aku diutus melekat israfil sudah meletakkan pangkal terompet ke mulutnya lalu matanya tiap saat melirik ke arah arash menunggu aba-aba kapan ini ditiup menandakan apa bahawa diutusnya Nabi Muhammad memang sangat dekat dengan kiamat. Makanya, Hai Muhammad, saya nak tanya kepada engkau. Kapan tepatnya terjadi kiamat itu? Ini ada kandungan akidah Yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. ya. Jawaban Nabi adalah, Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Minta maaf kalau pertanyaan yang ini, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Inti mungkin lebih tahu daripada aneh. Ini bahasa kitanya. Kamu mungkin lebih tahu daripada saya. Saya benar-benar, I don't know. When exactly the end of the world. Kapan tepatnya kejadian kiamat itu, saya tidak tahu. Maka dengan ini, para ulama kita memutuskan, siapapun di bumi ini, tidak ada yang tahu kapan kejadian kiamat Kalau ada ramalan apapun wajib ditolak Ramalan kiamat terjadi pada bulan Anu Tahun Anu Wajib ditolak Kenapa orang nomor satu di bumi ini Sampai hari kiamat tak tertandingi Nabi Muhammad pun mengatakan Saya tidak tahu Dan dalam Al-Quran Allah juga mengabadikan Tentang persepsi akidah yang satu ini Bahwa Yass'alunaka anissa'a Ayyana mursaha Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad Tentang kiamat, Kapankah kejadiannya? Fima anta min zikroha Engkau selalu memperingatkan manusia Awas kiamat sudah dekat Awas kiamat sudah dekat Lalu orang bertanya kepadamu Kapan kejadiannya? Fima anta min zikroha ila rabbika muntaha. ilmu tentang kejadian kapan kiamat itu hanyalah Allah yang tahu ila rabbika muntaha. maka ada orang yang hafal Quran 30 juz seluruh isi Al-Quran dia tahu tafsirnya dengan detail seluruh hadis-hadis Nabi dari, dari kutub ah, hafal seluruhnya ilmunya seperti tidak ada batasnya bahkan sampai keromahnya bisa berjalan berlari di atas awan dari sini ke Mekah cukup satu detik saja, umpama ya dari telunjuknya bisa keluar petir saking sakti dan keromahnya jenggotnya dari sini sampai ke Surabaya panjangnya lalu orang macam ini berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu wajib kita dustakan Ya, karena ini akidah kita. Tidak ada kiamat yang dapat meramalkannya. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu kapan kiamat itu. Baik. Setelah menjawab seperti ini, laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni an amaratiha. Baiklah hai Muhammad. Kabarkan kepada saya tentang ciri-ciri kiamat apa ciri-cirinya nah apa kata nabi kalau yang ini pertanyaan yang ini ini gua banget ini saya bisa jawab ini kalau ini pertanyaannya maka nabi menjelaskan penjelasan-penjelasan tentang hari kiamat ciri hari kiamat ini ada di buku zikir akhir zaman bisa dilihat nanti tetapi dalam hadis ini nabi menjawab dengan jawaban yang seperti ini saja dan ini juga bukan jawaban tanda besar kiamat tetapi real apa kata nabi Antalid al Jika tiba suatu zaman, di zaman itu para budak-budak wanita telah melahirkan majikan-majikannya. Wa antaral hufatal uratal tari'a asyya' yatawawaluna fil bunyan. Jika engkau temukan suatu masa, di mana pada masa itu orang-orang miskin, penggembala-penggembala ternak tidak beralas kaki Bertelanjang dada Membawa ternaknya dari bukit ke lembah Dari lembah ke dataran ke mana-mana Yang ada tempat makanan untuk ternak mereka Miskin-miskin Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang kaya raya dan berkuasa tawaluna fil Mereka berlomba-lomba Berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi Mahfum mukhalafannya daripada ini adalah jika zaman itu kamu temui Maka kamu dan kiamat Sudah sangat dekat sekali Laki-laki ini pergi Kata Rasul kepada Umar Hai hey Umar, kamu tahu siapa laki-laki tadi? Allahu wa rasul alam Enggak tahu ya Rasulullah Kejar dia, tangkap bawa kemari Giliran kita Nanyain dia siapa? Lah baik ya Rasulullah, baik ya Rasul maka Umar pun dengan langkahnya dua kali langkah para sahabat. Umar itu tinggi, Pak. Kakinya itu juga tinggi. Sehingga dalam sejarah disebutkan kalau Umar naik kuda perang, lalu kakinya enggak diletakkan di pelana kuda, ya. Kudanya jalan. Kudanya jalan, maka dua ujung kakinya bisa membuat garis di di, di tanah, di pasir. Langkah tingginya Umar bin Khattab. Nah, langkahnya yang besar itu segera mengejar laki-laki yang baru saja pergi. Dia lihat keluar masjid, enggak ada. Sejauh mata memandang gurun sahara Celingok kanan, celingok kiri juga Tidak nampak, dia datang balik Ya Rasulullah, he's gone ya. ya Rasulullah, lakadzahaba Dia sudah pergi Cepat betul hilangnya Maka kata Nabi, innahu Jibril Itu yang datang tadi adalah malaikat Jibril Atakum liu'anlimakum dinakum dia datang kemari khusus diperintahkan Allah mengajarkan kalian semua tentang isi agama ini. Isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Nah. Baik. Kita konsen kepada pertanyaan eh, jawaban Nabi tentang ciri-ciri kiamat. Kalau engkau temukan suatu masa, di masa itu orang-orang yang dulunya miskin-miskin Penggembala ternak Tidak beralas kaki mereka mengembalakan ternaknya Bahkan bertelanjang dada karena miskinnya Tiba-tiba mereka menjadi orang kaya dan berkuasa Dan berlomba-lomba membangun dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi Para ulama kontemporer kita Ulama-ulama ahli hadis Dan para ulama ahli sejarah ini mengatakan Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Dalam hadis ini adalah bangsa jazirah Arab Bangsa jazirah Arab Bangsa jazirah Arab jazirah arab itu pak, sebelum minyak bumi ditemukan mereka miskin, pengembala ternak udah ma'ruf lah seluruh dunia mereka pengembala ternak tapi ketika runtuh khilafah Utsmaniyah di turki khilafah islamiyah turki uh, al uthmaniyah di turki ya mereka memisahkan diri dan jazirah arab pun dipecah menjadi negara-negara tersendiri ada yang, yang mendirikan negaranya al-mamlakah al-arabiyah as al suudiyah atau kerajaan Arab Saudi ada yang membuat negaranya Qatar ada yang membuat negaranya disebut dengan Uni Emirat Arab ada yang menyebut negaranya dengan Kuwait ada yang menyebut negaranya dengan Oman ada yang menyebut negaranya dengan Yaman nah ini macam-macam dulunya Jazirah Arab satu, sama-sama miskin penggembala ternak, gak ada penghasilan yang lain tanahnya mati, mau, mau dijadikan cocok tanam empahan jadi betul-betul dalam kada miskin tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka menjadi orang-orang kaya di muka bumi ini. Dan menjadi orang-orang yang mempunyai pengaruh dan menentu perekonomian dunia. Orang-orang yang berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka mereka menjadi orang-orang yang berlomba-lomba, bahkan berbangga-bangga dengan gedung-gedung yang tinggi. silakan lihat. Orang-orang yang pulang dari Mekah, Madinah saja bisa melihat. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram. Masya Allah gedung-gedung tinggi pencakar langit keren-keren pak, 2018 itu mega project kelas internasional terbaik, the best in the world ya itu akan selesai di 2018 sekitar masjidil haram kemudian di Madinah pak sekitar masjid Nabawi, dibangun gedung-gedung hotel hotel bintang 5 kalau bapak ke Riyadh, bapak lupa kalau sedang di Arab pak metropolitan ala Eropa Masya Allah ya kalau seandainya Bapak pernah main-main ke Doha Ibu pernah main ke Dubai ya contohnya apalagi Kuwait ini negara Masya Allah kota-kotanya sudah mewah-mewah ke muslimin lah sekarang gedung yang tertinggi di dunia itu adanya di Dubai disebut dengan Burj Khalifa. ketinggiannya 840an meter lebih dan kurang Masya Allah Pak hampir satu kilo dan sudah dinikmati beberapa tahun. Ternyata Arab Saudi hari ini sedang membangun gedung tertinggi di muka bumi nomor satu. Di Jeddah. Jadi Bapak sebelum masuk perbatasan, kalau Bapak dari Mekah, keluar dari perbatasan itu. Masuk Jeddah, dekat di tepian pantai Laut Merahnya. Bapak akan menyaksikan pembangunan yang direncanakan 2018 ini selesai. Tingginya 1,2 km bapak ibu kalau naik lift dan itu lift dengan kecepatan tertinggi di dunia diperkirakan 15 menit baru sampai di atas 15 menit di lift yang paling cepat di dunia Pak, baru nyampe di atas 1,2 kilometer hadis nabi terwujud yaitu orang-orang miskin penggembala ternak tidak beralas kaki bertelanjang dada tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya dan berkuasa berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi apabila zaman itu sudah kamu temui kiamat dekat dengan itu inilah dia maka laki-laki ini pergi dan Nabi mengatakan itu malaikat Jibril kamu muslimin yang kami muliakan benarkah adakah tanda-tanda yang lain yang mendukung wow sangat-sangat sangat banyak semoga saja bapak dan ibu sudah sarapan pagi tadi soalnya ini tegangan tinggi nih yang mau disampaikan nah kalau umpamanya lemah-lemah darahnya lebih baik sarapan dulu dah. <laughs> ya, supaya tegang tegangannya dan tekanannya juga seimbang, Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah hadis berikut ini dari Ibnu Majah. Hadis ini Imam At-Tirmidzi dan riwayat satu riwayat di Al-Hakim dinyatakan oleh Syekh Al-Albani hasan tetapi Syekh Ahmad Ash-Shakir mengatakan hadis ini sahih. Tentang lima periode Islam Lima periode yang pasti dijalani Dan dilalui oleh umat Umat Islam Saya bacakan Kau muslimin yang kami muliakan Periode ini Saya bacakan dulu hadisnya Takunun nubuah Fikum masya Allah antakun ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافه على منhaj النبوه فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء يرفعها ثم يكون ملكا عضوضا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا جبريان في روايه ملوك جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُنُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ هَجِ النُّبُوَهِ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ سَكَتَ hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Al-Shakir sebagai hadis sahih bahawa umat Islam ini akan melalui lima periode sejarah umat Islam ini akan melalui lima periode sejarah yang pertama, jadi startingnya startingnya Dimulai dengan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul Berarti itu dalam usia 40 tahun Starnya dari sini Yang lima periode sejarah ini starnya dari Diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul Disebut dengan fase kenabian Nah kaum muslimin Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah menentukan Waktu dari fase pertama ini Apabila menurut Allah waktunya sudah berakhir, Allah pun mengangkat periode pertama ini. Selesai. Dan sepakatlah seluruh ahli sejarah fase yang pertama ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fase periode pertama ini ada dua Ini 10 tahun di Madinah, ini 13 tahun di Mekah, ya. Ya, kaum Muslimin. Yang kedua kata Nabi saw. Thummatakuunu khilafatan alaminha jinnubuah. Kemudian masuk fase ketiga, F kedua, yaitu fase kekhilafahan dengan konsep kenabian. Fase ketika dengan konsep kenabian. Fatakunu masyaallah antakun. Fase ini akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Fayarfa'uha idza syaa'a ayarfa'ha. Apabila fase ini menurut Allah sudah habis waktunya, Allah pun mengangkat fase yang ke yang kedua ini. Dan fase ini disepakati oleh sejarah pun telah berakhir dengan wafatnya khalifah Islam yang nomor empat Ali bin Abi Thalib selesai. Langsung masuk pada fase yang ke 3. Nabi mengatakan, "Tsumma kemudian takunu atau yakunu mulkan 'adzan." Kemudian kalian masuk kepada fase kekhalifahan dengan sistem kerajaan. Tetap khilafah pak, tapi sistemnya kerajaan. Meninggal seorang khalifah, penggantinya langsung ahli warisnya. Ah, ini sistem kerajaan ini. Disebut dengan kekhilafahan karena masih terfokus pada satu sentral pemerintahan. Ya, sebut dengan khilafah. Tapi sistemnya sistem kerajaan. Maka ini sebut dengan fase kerajaan. Kawan muslimin yang kami muliakan, fase ini akan berakhir. Fatakun ma syaa Allah antakun. Fase ini Allah biarkan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila menurut Allah waktunya sudah selesai, Allah pun mengangkat fase yang ketiga. Dan qadarullah para ahli ali sejarah kita menyepakati fase yang ketiga ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Ini kejadian apa nih? Kejadian apa Runtuhnya khilafah al islamiah Al-Uthmaniyah Di Tur, Turki Berakhir sudah fase yang ketiga ini Kita ada berapa fase tadi Pak Ada lima fase Ini baru tiga, yang tiga sudah selesai Kita masuk pada fase keempat Ini adalah fase kegelapan umat Islam Ini fase tanpa khilafah Fase di mana umat Islam betul-betul Diteror dan Islam betul-betul diserang habis-habisan Inilah fase yang paling berat di mana Nabi memperingatkan pada fase ini yang bakal banyak umatnya yang murtad Fase yang keempat disebut dengan Mulkan Jabarian atau Mulukan Jabariyah Ini fase keempat disebut dengan fase kediktatoran Ya, pada fase ini tidak ada khilafah Ya tidak ada khilafah, jadi yang ngaku-ngaku khilafah yaitu ISIS di Irak mereka pendusta. Ya, Tidak termasuk, kenapa ini belum fase khilafah Fase khilafah itu adalah di sini nanti Nah, kaum muslimin yang kami muliakan Ini fase kediktatoran, kekosongan pemerintahan Islam Allah menyebutkan pahitnya keadaan ini dalam Al-Quran Surat 24 pada ayat yang ke-55 Allah menyebutkan pahitnya keadaan ini Sangat pahit Keadaan umat Islam Dalam keadaan Islam ini digoyang Segoyang-goyangnya Pak Diserang dari luar, dari dalam, dari depan, dari belakang Kanan, kiri, atas, bawah Betul-betul bonyok Islam ini Kalau Allah yang bukan menjaga Islam ini Maka Islam tidak akan mampu lagi bertahan di bumi Ini Islamnya, kaum muslimin apalagi Banyak yang betul-betul berguguran Yang enggak-enggak kuat pegangannya Dia akan berjatuhan Dia akan berjatuhan Yusbihu mu'minan wa yumsih kafira. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman besok paginya sudah kafir. Saking kuatnya ujian yang ditimpakan oleh Allah di periode keempat ini dan kita hidup di periode ini kaum muslimin. Kita hidup pada periode ini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Saya bacakan kepada Bapak Ibu sebuah hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di kitab itu nanti zikir akhir zaman. Bunyi hadisnya, silakan saya tulis di sini ya biar ini jadi kenangan yang tidak kita lupakan sampai akhir pengajian. Saya tiallahi kum zamanun. Ibu Ibu yang di belakang tulisan saya kekecilan atau gimana? Iya Bu. Ah. Saya tiallahi kum zamanun. Alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum rabbakum hadis ini muttafaqun alih alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum artinya adalah akan datang ke atas kamu suatu masa, suatu zaman, inilah zamannya Zaman kita ini, zaman projek keempat Akan datang ke atas kamu suatu zaman Dimana yang sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya Jadi hari ini, ini lebih buruk pak dari sebelumnya Dalam segi apa saja? Dalam segi ekonomi, dalam segi politik, dalam segi uh, alamnya, dalam segi apa saja Ya, Lebih buruk daripada sebelumnya dalam segi pendidikan dalam segi kesehatan segala macamnya lebih buruk daripada sebelumnya dan besoknya lebih buruk lagi daripada hari ini jadi sampai kapan berakhirnya hatta talqawrabbakum sampai kalian semua berjumpa dengan rob kalian kalian semua berjumpa dengan rob kalian Di mana kejadian kalian semua berjumpa dengan rob kalian di sini periode kelima pada periode kelima ini ah ini dia ini finishing kalau ini adalah starting Dimulai dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang nomor tujuh. Di sini kejadiannya. Di periode kelima. Apa yang terjadi? Seluruh umat Islam di muka bumi akan disentuh oleh angin lembut yang bertiup dari timur kata Nabi. Di hadis yang lain dari Yaman. Tidak ada orang yang beriman. Walaupun imannya seujung kuku sekalipun. Melainkan angin itu akan datang menjemputnya. Walaupun dia dalam gunung. Walaupun dia di atas gunung, dalam gua, di lembah, di gurun Sahara, di pulau, di mana saja dia berada, angin tersebut akan datang kepadanya, lalu disentuh dia oleh angin itu dan dia meninggal di tempat. Seluruh orang beriman sebumi akan meninggal serentak. Jadi tidak tersisa satu pun orang Islam lagi. Hatta tal kau rob sehingga kamu seluruhnya berjumpa dengan rob kalian. Berarti dari prode keempat keperluan kelima, sampai meninggal seluruh islam gak akan ada zaman yang lebih baik mohon maaf ini bapak ibu sekarang kita betul-betul menghadapi masa-masa fitnah yang sangat berat, kalaulah pegangan kita tidak kuat, kalaulah akidah kita asal-asal ada saja, apalagi akidah keturunan kalaulah amal soleh kita minim dan sedikit, dijamin tidak akan selamat agamanya pak, dijamin dia tidak akan mampu bertahan, ibaratnya pohon, goyangannya bukan makin lambat tapi makin kuat jadi bergelantungan di atas podi itu kalau tidak kuatlah pegangannya dia akan jatuh Sudahlah pegangannya tidak kuat banyak lagi ada pacat ada semut yang suka menggigit ada lagi macam-macam pengganggu lainnya banyak sekali membuat dia bisa jatuh ke bawah paginya masih beriman sorenya sudah kafir sorenya beriman paginya sudah kafir karena dunia dia rela menggadehkan agamanya ini terjadi pada periode keempat La haula wala quwata illa billah. Gimana Bapak Ibu? Masih sanggup dilanjutkan? Hah? Wajahnya sudah tegang saya lihat itu punya... Saya khawatir aja nanti. Silakan diminum dulu, Pak. Ibu, ibu, silakan diminum dulu. Kita buat suasananya jangan begitu teganglah, Bu, ya. Nah, kita kita kita akan melaluinya juga, kok. Ibarat ibu mau melahirkan anak pertama. Kan belum punya pengalaman deh. Kenyataannya ibu-ibu mampu melewatinya insyaallah taala. Baik kaum muslimin, kita di periode ini sekarang, dan yang diceritakan tadi orang-orang miskin pengembala ternak yang tiba-tiba menjadi kaya dan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi itu kejadiannya di periode keempat ini, kaya raya berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Baiklah kaum muslimin yang kami muliakan. Pada sesi kedua ini kaum muslimin, kiamat tidak akan terjadi kata Nabi sampai muncul 10 tanda besar kiamat. Kalau Bapak, Ibu buka buku-buku tentang kiamat oleh oleh baik oleh Syekh Muhammad Al-Asqar atau oleh Syekh Ibnu Katsir dalam Muhurur Akhir Akhir Za Akhir, Akhir Kiamat dan sebagainya atau buku-buku tentang masalah kiamat, pasti Bapak, Ibu akan menemukan urutan-urutan yang tumpang tindih. Bapak bisa bingung Kadang-kadang matahari terbit dulu baru Tanda-tanda kiamat itu adalah dimulai dengan matahari terbit dari arah barat Kan begitu kata Nabi kan Kemudian munculnya binatang Mana saja diantara dua itu yang lebih dulu muncul Yang lain pasti menyusul Kemudian bla bla bla bla Di lain hadis Nabi mengatakan Kiamat itu tanda besarnya yang pertama adalah dukhan Macam-macam Nabi menyebutkan Jadi tumpang tindih pak Berkat Juhudnya para ulama-ulama ahli hadis kita Mereka akhirnya menemukan urutan yang sahih InsyaAllah Ta'ala Tentang 10 tanda besar kiamat itu Berikut ini Saya buat garisnya Perhatikan Perhatikan kaum muslimin Satu Dua Tiga Lihat baik-baik tiga ada di penghujung periode keempat. Berarti kita akan ketemu dengan tiga tanda besar kiamat. Di sini ada empat. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Dan ini adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah angin lembut dari negeri Yaman atau energi timur yang mewafatkan Nah tidak ada lagi orang Islam Tiga berikutnya Satu Dua Tiga Ini akan terjadi pada Orang-orang kafir saja yang tersisa hidup di bumi Tak ada lagi orang Islam di sini Pak Orang Islam sudah meninggal dunia seluruhnya Serentak Ya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan Yang kesepuluh, sembilan dan delapan orang Islam tidak akan menyaksikannya sama sekali, tapi tujuh tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dan Nabi bersabda SAW, Tidak akan terjadi kiamat Sampai 10 Tanda besar ini muncul seluruhnya Subhanallah Dalam tamthil Nabi yang lain Nabi menyebutkan Persis seperti wanita Yang akan melahirkan Ada 10 bukaan nah, Ini sesuatu yang menakjubkan dari Nabi pak. Nabi itu bukan bidan Bukan dokter spesialis kandungan Tapi dia menyebutkan bahawa sepuluh tanda besar kiamat itu kalau yang sepuluh ini sudah terjadi maka baru kiamat terjadi persis seperti wanita yang akan melahirkan ada sepuluh bukaan Masya Allah kalau bapak gak percaya tanya sama ibu ibu pak yang udah melahirkan ada sepuluh bukaan apa itu sepuluh bukaan ketika udah sembilan bulan penuh nah itu udah nunggu-nunggu hari itu kan tahu-tahu pecah ketuban pas diperiksa udah bukaan satu umpama ya, oh belum-belum pecah ketubuhan baru bukaan satu, lalu bukaan dua bukaan tiga bukaan empat, makin ke atas bu, makin cepat gak jarak waktunya makin deket kan, iya bapak gak punya pengalaman pak, bapak gak punya pengalaman jadi gak usah gak nganggup bapak, ibu-ibu ngerti banget ini saya alhamdulillah anak saya 13 baru bapak ibu sekarang ini Alhamdulillah 12 anak saya saya dampingi istri saya melahirkan dari A sampai Z Jadi saya ngelihat persis bagaimana prosesnya itu Istilahnya kalaupun gak ada bidan saya percaya diri dah Insya Allah untuk Nangani sendiri istri kalau melahirkan Besok ini pak ulang 9 anak ke 14 lahir Hobi pak punya anak banyak Bapak ibu yang kami muliakan sudah minum apa Pak tadi pak ini mati airnya walaupun sini enggak ada enggak apa-apa 10 <tik> <tik> tanda besar hari kiamat ini dimulai dengan kemunculan yang terlaknat Manusia yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus ke bumi ini Karena tidak seorang nabi pun kata nabi Tidak seorang nabi pun diutus ke muka bumi ini Pasti mereka memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal Inilah dia Jadi Yang pertama sekali akan muncul sebagai tanda besar kiamat adalah Dajjal Al-Masih Dajjal Manusia Termasuk diantara makhluk Allah yang panjang umurnya Makhluk Allah yang panjang umurnya cuma lima Malaikat Iblis La Kemudian Dajjal Kemudian Ya'jud dan Ma'jud Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ini lima manusia Allah panjangkan umur mereka Saya ulangi Makhluk yang Allah panjangkan umurnya Sampai hari kiamat adalah malaikat iblis lanatullah alai hanya iblis seorang ya setan-setan dan jin tidak kemudian yang ketiga dajjal lanatullah alai baru yakut dan majud yang terakhir nabi Isa alaihi salam kaum muslimin yang kami muliakan yang pertama muncul itu adalah dajjal Saya pikir mungkin tidak perlu saya uraikan dajal itu apa sekarang karena kalau menguraikan dajal saja Pak. Kalau menguraikan dajal saja 2 jam saya perlu waktu untuk duduk khusus tentang masalah dajal. Karena masalah tanda-tanda kiamat ini kaum muslimin pernah saya jadikan pengajian rutin saya di Kota Payakumbuh selama 6 bulan berturut-turut tiap minggu Pak. Pengajiannya saya ada Sabtu, apa tuh Rabu malam Kamis itu selama 2 jam. Selama 6 bulan baru selesai buku zikir akhir zaman. Kita menguraikan tentang masalah akhir zaman. Buku yang paling saya rekomendasikan buat bapak dan ibu, ada beberapa di antaranya itu, di antaranya lagi adalah Ensiklopedi akhir zaman oleh sheikh Muhammad Syekh Dr. Muhammad bin Ismail Al-Muqaddim. Pembahasannya sangat ilmiah sekali dan memenuhi syarat-syarat standar penulisan salaf. Baik kaum muslimin, dajjal. Siapa dajjal? Manusia yang hanya muncul nanti di akhir zaman setelah dia dipenjarakan Kehadirannya dulu sempat membuat kekacauan Dan beberapa nabi pernah dibuatnya pusing dan panik Dengan kemunculan makhluk ini Tapi waktu itu belum Dajjal namanya Dia baru disebut dengan Dajjal ketika sudah di akhir zaman Singkatnya saya bacakan begini bapak ibu Jadi maaf ya pak Kata nabi 10 tanda besar kiamat ini kalau satunya sudah muncul, yang lain akan menyusul dengan waktu yang sangat cepat, berdekatan. Harazatun mangzuma tun fisyilk iyo silkun yats baum ba'luha ba'adon. Sepuluh tanda besar kiamat ini bagaikan sepuluh butir-butir biji marjan, biji marjan. Jadi butir biji marjan di tengah-tengahnya kosong, Pak, dihubungkan oleh satu silk atau semacam tali, kabel atau apa, masuk. Silk, uh, marjan yang kedua, ketiga, keempat, dan sepuluh di bagian bawahnya disebuat simpul silk. ketika simpul itu dipotong maka meluncurlah butir yang pertama betul tidak? meluncurlah butir yang pertama ba ba yang lain pasti menyusul dalam waktu yang sangat berdekatan dan sangat cepat nah kaum muslimin yang kami muliakan yang pertama adalah dajjal bapak tahukah hadis yang terkenal dari kalangan para ahli hadis disebut dengan hadis jasasah selain ustadz gak usah jawab hadis jasasah ini gelar hadis itu adalah hadis jasasah kenapa kisah ini menyebutkan tentang seekor binatang yang sangat besar berbulu hitam dan sangat tebal di sebuah pulau di laut yaman yang menceritakan kisah inilah tamim ad-dari siapa tamim ad-dari orang kristen orang kristen yang menjadi kapten kapal dan membawa 20 awak kapal bersamanya mereka di tengah laut yaman diamuk oleh gunungan ombak laut yang menggila sehingga mereka kehilangan kendali dan tidak mampu me mengendalikan kapal mereka dan mereka pun terdampar lalu merapat ke sebuah pulau di laut yaman mereka tidak tahu pulaunya pulau apa yang jelas masih di laut yaman mereka pun turun masuk ke dalam pedalaman pulau bertemulah dengan seekor binatang berkaki empat badannya besar bulunya sangat tebal berwarna hitam bulunya Saking tebalnya bulunya Sampai-sampai kami tidak mampu membedakan Yang mana bagian kepala, mana bagian Pantatnya Dan ternyata binatang itu Dapat berbicara dengan bahasa manusia Kami ketakutan, kata Tamim Ad-Dari Yang waktu itu masih Kristen ya Lalu binatang itu bertanya Apakah kalian orang-orang dari Arab Kami menjawab, iya Seorang lelaki telah lama menunggu kalian Di gedung tua sana Pergilah kalian ke sana, mereka ingin menanyakan beberapa perkembangan terkini tentang kondisi dunia. Maka kami pun lari ke sana. Kalau bahasa orang Pariaman itu cigin. lari kencang menuju ke sana, meninggalkan binatang itu karena kami khawatir celakakannya. Sesaat kami masuk ke dalam gedung tua itu, kami dikagetkan oleh sebuah pemandangan. Seorang lelaki bertubuh gompal. Normal, Pak, besarnya sama dengan yang lain-lain tetapi bertubuh gompal Terikat kakinya dengan Kedua kakinya dengan rantai yang besar dan berat Rantai besi yang besar dan berat Tangannya juga terikat dengan rantai besi yang besar dan berat Dan lehernya terbelenggu oleh besi Yang juga dikasih rantai yang sangat besar dan berat Laki-laki itu tergeletak di lantai Dan bertanya kepada kami Kalian dari Arab? Kami menjawab iya Apakah sudah muncul seorang Nabi dari bangsa yang ummi. Dan dia mengaku sebagai Nabi terakhir namanya Ahmad. Kami menjawab sudah. Gimana? Kalian beriman apa tidak dengannya? Kami menjawab, kata Tamim Adari. Sebagian kami beriman, sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman dengannya, itu baik buat kalian. Dan dia berkata sendiri, berarti sudah dekat masanya saya akan bebas kemudian dia bertanya ini bertanya itu bertanya ini bertanya itu diantara pertanyaannya adalah dia menyebutkan apakah hari ini danau Tobariyah masih mengeluarkan air danau Tobariyah itu di israel pak kalau ini adalah israel ini lebanon ya ini lebanon ya danau Tobariyah itu di sini posisinya dekat perbatasan dengan lebanon ini adalah sumber air orang Yahudi di Israel danau Tabaria, danau Tabaria itu tidak tidak dalam pak hanya 45 puluh meter kedalamannya, ya danau Tabaria itu hanya 45 puluh meter kedalamannya, ada nggak di kiblat? Di... Coba perhatikan sini. Nah ini di majalah kiblati, insya Allah saya uraikan sebentar lagi, kaum muslimin. Dia bertanya tentang jadi pertanyaan si dajjal nanti ada hadisnya di sini Pak di buku ini juga ada tentang masalah e, sejarah dajjal ini dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari apakah Danau Tabariyah Danau Tabariyah dalam hadis begini tulisannya Ya, apakah Danau Taboria hari ini masih mengeluarkan air? Kalau orang Barat menyebut dengan Tiberias, hmm. ya, atau Tiberia, Tiberias, letaknya sudah jelas kaum Muslimin. Apakah Danau Taboria hari ini masih berair? Kami menjawab saat ini, masa ini masih. Dan dia berkata, kalau nanti Danau itu sudah hampir mengering, menyisakan sedikit air istilahnya. Saat itu saya akan lepas dan saya akan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu kota-kota besar pun di muka bumi melainkan saya pasti akan memasukinya kecuali dua kota, Mekah dan Tihbah katanya. Hanya ini yang saya tidak akan berhasil memasuki, ya Mekah dan Tihbah. Karena kedua kota ini sudah dilindungi pintu-pintu di masuknya dengan dua orang malaikat yang menghunus pedang. kalau saya memaksakan diri masuk, malaikat itu akan membantai saya. jadi yang mampu mengalahkan Dajjal cuma malaikat kaum muslimin. kesaktian dan kemampuan Dajjal ini, masya Allah, hanya malaikat yang mampu menghadang Dajjal, yang lain tidak mampu. dan ada satu manusia, satu satunya yang Allah jadikan mempunyai kekuatan dua kali lipat daripada Dajjal, yaitu Nabi Isa. makanya tanda besar kiamat yang kedua adalah turunnya Nabi isa hanya nabi isa yang mampu membunuh dajjal yang lain enggak ada baik kata laki-laki yang terdampar di uh, ya yang, yang ada tergeletak di gedung tua di pulau yaman itu kalau air itu sudah susut menyisakan sedikit saja air lagi maka saat itu saya akan bebas saya akan kelilingi seluruh kota-kota besar dunia dan dunia akan masuk dalam genggaman saya manusia akan menyembah saya Hah? kemudian kaum muslimin kecuali hanya dua kota yang saya tidak berhasil memasuki. Makkah dan Thibah. Maka. Saat Tamim Ad-Dari selesai menceritakan ini kepada Nabi Muhammad. Setelah mereka keluar dari pulau. Tamim Ad-Dari langsung pergi ke Madinah Dan dia menyatakan syahadatnya dan keislamannya. Kenapa? Karena kata laki-laki yang terkurung di pulau itu. Lebih baik kamu beriman kepadanya. Kan begitu kan? Itu terngiang-ngiang olehnya. Lebih baik kamu beriman itu baik buat kalian. Nah. Ketika dia menyatakan syahadatnya, Nabi menerima. Lalu dia belajar Islam kepada Nabi. Kemudian dia menceritakan pengalamannya yang terdampar di Pulau Yaman. Sesaat mendengarkan setelah itu Nabi segera menyuruh Bilal, hai hey Bilal, kemandangkan azan." Maka Bilal mengumandangkan azan. Berkumpullah kaum mukminin dan mukminat di kota Madinah. Nabi menceritakan apa yang terjadi pada pengalaman Tamim ad-Dari. Dan Nabi berkata, "Ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ada di Pulau Laut Yaman itu adalah gejol. Dan dua kota yang tidak dapat dimasukinya." Makkah dan Tribah Ketahuilah Tribah itu adalah Medinah ini ha? Tribah itu adalah Medinah ini Hanya dua kota ini yang tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal Laknatullah alaih Subhanallah kaum muslimin Dan Nabi mengatakan Saat Dajjal Mendatangi kota Medinah Pada masa itu kota Medinah Mempunyai tujuh pintu masuk Ya ha? memiliki tujuh pintu masuk. Jadi di berbagai penjuri, penjuru negeri, Pak, kota Madinah itu mempunyai tujuh pintu masuk saat itu kata Nabi. Di setiap pintu masuk dua orang malaikat telah menghunus pedang. Kalau Dajjal memaksa masuk, dia akan dibunuh oleh dua malaikat ini. Karena kesal tidak berhasil memasuki Mekah, tidak juga Madinah, maka dia naik ke atas bukit Kubais atau bukit garam. Kalau orang Arab di Madinah sekarang menyebutkan bukit Dajjal. Fadarullah kawan muslimin, entah apa ini rahasianya Saat ini Jabal Qubesh Atau Bukit Garam ini, sudah dibangun Di luar Medinah, menjadi istana Kerajaan Arab Saudi Pas di atas bukit Jabal Qubesh itu, atau disebut juga Dengan Jabal Dajjal Maaf, maaf ini kawan muslimin Saya tidak tahu rahasianya apa, yang jelas Banyak simbol-simbol kerajaan Arab Saudi Adalah simbol dan Dajjal, memang Jadi kawan muslimin yang kami muliakan Hari ini Nabi mengatakan, Dajjal akan naik ke Bukit Jabal Qubaish. Dan melihat ke arah kota Madinah lalu menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Apa katanya? Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Lalu dia menghentakkan kakinya tiga kali ke bumi dalam keadaan marah. Maka gempalah kota Madinah. Saking saktinya dia, Pak. Gempalah kota Madinah. Seluruh orang munafik seluruh orang musyrik yang masih tinggal di Madinah mereka ketakutan dan keluar dan mereka bergabung kepada dajjal kata Rasulullah hadza yaumul khalas nah, inilah pada kejadian seperti ini Madinah betul-betul bersih dari orang-orang musyrik dan unsur-unsur kaum munafikin betul-betul bersih tak ada lagi orang musyrik orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah bergabung dengan dajjal pertanyaan saya Kenapa Nabi menyebutkan bahwa Dajjal nanti akan berkata, itu adalah istana putihnya Muhammad Itu Masjid Nabawi Padahal semasa Nabi Muhammad SAW Menceritakan hadis ini, lebih 14 abad yang lalu, keadaan Masjid Nabawi seperti apa? Masih tanah, ya kan? Masih tanah, tiang-tiangnya masih batang-batang kurma Bahkan Dikasih atap pun udah akhir-akhir pak, itu pun pelepah kurma Dindingnya nggak ada Itu istana putihnya Muhammad, kondisi itu istana putihnya Muhammad cocok dengan kondisi sekarang atau tidak? Ya, cocok dengan kondisi masjid Nabawi yang sekarang, ini sangat cocok Uniknya lagi kaum muslimin yang kami muliakan Rasul berkata, saat itu Dajjal akan memasuki kota Madinah dari salah satu tujuh pintu masuk kota Madinah Kondisi kota Madinah pada hari ini di sekelilingnya sudah ada tujuh pintu masuk kota Madinah hari ini. Kalau saya mau nampakkan kepada bapak slide-nya bisa saja, tapi yakin saya waktunya nggak cukup. Saya ada slide-nya, pak, bagaimana penjelasan dan bagaimana petanya. Hari ini kota Madinah sudah ada pintu, tujuh pintu masuknya. Subhanallah, pas yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan. Kondisi yang disebut oleh Dajjal tentang keadaan masjid Nabawi sudah ada Tujuh pintu yang disebut oleh Nabi hari ini juga sudah sudah ada Baik Dan apa yang disebut oleh si Dajjal Kalau Danau Tiberias sudah menyusut Meninggalkan sisa air yang sedikit Saat itu saya akan lepas Silakan Bapak perhatikan di Youtube Buka tentang Danau Tiberias terkini Kau muslimin sewaktu Sheikh Bin Bas masih hidup Syekh Mamduh ini datang kepada beliau Syekh Mamduh datang kepada beliau Mengabarkan kepadanya tentang perkembangan Danau Tiberias Jadi Danau Tiberias itu begini, kawan muslimin Ya, ini, ini dasarnya Ya Kedalamannya hanya berapa meter tadi Hanya 45 meter Tidak dalam Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, waktu masih hidup Syekh bin Bas, Syekh Mamduh mengabarkan kepada Syekh bin Bas, cerita kepada beliau, ada di buku ini, di majalah ini, Pak. Dan lihat gambar ini. Apa kata Syekh Mamduh, Syekh Danau Tiberias hari ini pada tahun Syekh bin Bas masih hidup ya, sudah menyusut 16 meter airnya. 16 meter. Perhatikan kaum muslimin. Danau dengan kedalaman hanya 45 meter, susut 16 meter itu beberapa tahun yang lalu. Padahal dalam sejarah danau ini tidak pernah kurang airnya. Tidak pernah kaum Muslimin. Yang menyebabkan basah dada Syekh bin Bas menangis. Dan beliau berkata ini adalah zaman keluarnya Dajjal. Sambil menangis beliau mengatakan, Ini Inilah zaman Dajjal itu akan keluar. Zaman kita, zaman perdika keempat ini. Dan memang iya, masuk dalam perode keempat. Kau muslimin, hamba Allah, Allah yang kami muliakan. Hada zamanu khurujudajjal. Hari ini silakan buka di Youtube kondisi dan aktivitas terbaru. Perhatikan Bapak. Bagian dasar daripada tonjol-tonjolan dasar ini, sekarang sudah muncul bagaikan pulau sekarang. Hmm. Kaum muslimin, ini majalah beberapa tahun yang lalu. Lihat kondisinya, perhatikan. Dulu lihat airnya naik sampai ke atas, sekarang sudah susut ke bawah. Ya. Ya, sudah mengering. Dulu masih banyak, ini sudah ditinggalkan oleh airnya. Perhatikan. Dulu dan uh, sekarang. Sekarang ini beberapa tahun yang lalu, ini tahun berapa ini? 2013. Ini 2013 ya. Lihat kondisinya. Kau muslimin yang kami muliakan. Sekarang kondisi yang terkini adalah dasar-dasar puncak daripada tonjolan-tonjolan tinggi dari dasar danau ini. Sudah menjadi pulau. Kelihatan macam pulau. Artinya makin dekat kemunculan dajjal yang dijanjikan. Na'udzubillah. Kau muslimin yang kami muliakan. Tidak ada satu pun manusia di bumi ini yang paling kuat imannya sekalipun kata Nabi, jika berjumpa dengan dajjal pasti dia akan menyembah dajjal. Sekuat apapun imannya, kalau dia bertemu dengan dajjal dia pasti akan murtad, dia akan pasti sujud kepada dajjal, kecuali seorang remaja lelaki kata Rasulullah. Hanya remaja lelaki ini yang mampu membantah Dajjal. Dan bertemu dengan Dajjal dan dia tetap dalam keadaan imannya. Dan Dajjal memaksanya untuk menuhankannya dan dia menolak remaja lelaki, -lelaki ini. Remaja lelaki, lelaki ini berkata, Kamulah yang dikabarkan Rasulullah tentang Dajjal. Dan kami wajib mengkafiri kamu. Dajjal pun murka kepadanya. Lalu Dajjal menjambak rambut kepalanya dan menggergajinya hidup-hidup. Kepalanya digergaji hidup-hidup pak. Hadis ini sahih. Lalu... Meninggallah remaja lelaki ini Setelah terselah tergeletak Darah bersimbuhan kemana-mana Dajal mengelilinginya satu kali keliling Kemudian dia berkata Kum, Bangkit kamu, bangun Maka Allah mengizinkan Tubuhlah remaja lelaki ini kembali bertaut ya, Kembali bertaut Kemudian bangkitlah remaja lelaki ini Dalam keadaan darah masih bersimbah Di pakaiannya dan di tanah juga masih ada Simbahan darah tadi Lalu Dajjal berkata Hanya Tuhan yang mampu menghidupkan sudah mati Dan saya sudah bunuh kamu tadi Sekarang saya sudah hidupkan lagi kamu Apakah kamu tidak percaya saya Tuhan kamu Apa kata remaja lelaki itu Makin penuh dalam dada saya keimanan Bahwa kamu memang asli Dajjal Saya baca memang keterangan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa dia akan membunuh seorang remaja lelaki Lalu setelah itu remaja ini akan dihidupkannya kembali Lalu dia menolak untuk beriman kepada Dajjal. Dan Dajjal tidak mampu lagi membunuhnya selama-lamanya. Hai manusia, kata remaja laki-laki itu. Ketahuilah oleh kalian, ini asli Dajjal. Kufurilah oleh kalian dia orang ini. Jadi kaum muslimin, marah Dajjal, berusaha membunuhnya kembali dan sudah tidak berhasil membunuhnya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya tidak tahu ini sahih atau tidak. Tapi saya nonton, nonton di acara Qatar TV. Beberapa TV Arab ikut menayangkan tentang fenomena unik Kejadian yang langka di bumi ini Seorang bayi laki-laki terlahir di Palestina Boleh buka di Youtube nanti Bagaimana wawancara ini terjadi di kotor TV Di beberapa TV Arab Diwawancarai Dan apa katanya Kami di Palestina menemukan sebuah fenomena Yang sangat menakjubkan dan sekaligus Membuat iman kami menjadi kuat Seorang remaja seorang anak bayi laki-laki lahir dan berbicara dengan bahasa Arab yang sangat bersih bahasa Arab Fusha. Ya? Hanya sekali saja dia bicara. Kalimatnya atau kata-katanya lebih kurang seperti ini: "Ana rojulun saya ketuluni dajjal, walayak tuluba'di aha dan abada. Saya adalah orang yang nanti akan dibunuh oleh dajjal dan dajjal tidak akan berhasil membunuh setelah saya siapapun juga lagi." Kemudian anak bayi ini kembali seperti bayi-bayi biasa, tidak mampu lagi bicara. Kecilnya hanya satu kali itu. Dalam persaksian di TV ini beliau mengatakan, "Masyaikh kami di Palestina, para kubara'ana wa masyaikhana yashhaduna 'ala sidqi hadhi. Mereka mempersaksikan kebenaran cerita ini. Dan anak laki-laki itu hari ini disembunyikan identitasnya. Itu kejadiannya 8 atau 9 tahun yang lalu kaum muslimin. Kalau remaja itu umur berapa tuh, Pak? Standar remaja, ah, enam belas, tujuh itu standar remaja kan? Mohon maaf kaum muslimin. Jika memang demikian dan Danau Tiberias pun telah menyusut, tapi kita yang perlu kita imani benar-benar adalah hadis ini karena hadis ini sahih muslim. Kalau yang tadi bisa jadi orang Arab itu ngarang-ngarang cerita, kan kita harus uzon seperti itu kan? Bisa jadi di sana itu orang-ngarang cerita, tetapi Masyaikhana wa kubarana menyaksikan pada asdiqi hadih kisah. Para syekh-syekh kami, para pembesar, -pembesar kami, orang-orang tua kami menyaksikan mereka kebenaran tentang kejadian ini. Nah, kaum muslimin, yang tidak dapat dibantah itu adalah Danau Tiberias yang sudah menyusut airnya hari ini. Kemudian jika benar laki-laki remaja itu sudah terlahir beberapa tahun yang lalu, maknanya sangat dekat sekali dajal akan lepas. Kalau iya, kalau itu betul La haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim Kau muslimin sama Allah yang kami muliakan Nah Dajjal akan mengelilingi seluruh Negeri-negeri dan khususnya kota-kota besar Karena waktu Dajjal tidak lama bu Kata Rasulullah Dajjal itu lepas Sebanyak dia lepas umurnya cuma 40 hari 40 hari seperti apa? sehari pertama kata Nabi, sama dengan satu tahun sehari kedua sama dengan satu bulan sehari ketiga sama dengan satu minggu lalu 37 hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa artinya kalau kita totalkan satu tahun, dua bulan, dua minggu cuma itu lamanya lalu bagaimana apa yang terjadi setelah itu Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa nah dalam waktu yang sangat singkat Dajjal menguasai seluruh permukaan bumi dengan kecepatan apa? dengan kemampuan apa? Padahal ketika Dajjal keluar, semua teknologi sudah tidak ada. karena Nabi mengatakan, saat Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang di belakangnya dengan pedang. Dengan tombak, dengan panah, dan dengan menunggang kuda. Kalian akan berjalan di atas kaki-kaki kalian. Sementara Imam Mahdi disepakati oleh seluruh ulama Al-Sunnah wal-Jamaah, kemunculannya terjadi sebelum Dajjal lepas. Ini Al-Mahdi ya. Nah di masanya saja sudah tidak ada teknologi. Apa yang terjadi? Bumi ini akan dihantam meteor Di mana pakar astronomi dunia mengatakan Meteor ini akan menghentikan semua teknologi yang ada di bumi Dan Allah menceritakan tentang kejadian meteor itu Dalam surat At-Tur Dalam surat Ad-Duhan Dalam surat Al-Mulk Tentang Bat-Shatul-Kubra Jadi bumi ini akan mengalami Bat-Shatul-Kubra Hantaman yang sangat dahsyat Baik, kaum Muslimin, nanti kita akan sampai kepada Hantaman yang dahsyat ini, atau meteor ini dan Amerika Serikat mengatakan bumi kita sekarang ini sedang ada di tengah-tengah arus Sungai Meteor ini 2015 pak, mereka mengatakan sejak 2013 kata NASA Amerika sejak 2013 sampai 2016 bumi kita tepat di tengah-tengah arus Sungai Meteor menurut NASA Amerika diperkirakan selama perjalanan ini bumi kita akan mengalami 1300 hantaman meteor kita di 2015 sekarang. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, saya akan kembali ke sini nanti, nanti ya. Kita kembali dulu ke masalah si dajjal. Dajjal mampu mengelilingi seluruh kota-kota besar di dunia. Kalau Bapak mau tahu gimana cara selamat dari dajjal, insyaallah di buku Zikir Akhir Zaman diuraikan, Nabi mengatakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau kamu tidak berhasil lakukan ini, paling pertama anjuran Nabi adalah larilah kamu ke Mekah dan ke ke Medina. hanya dua kota ini yang tidak akan dapat dimasuk oleh Dajjal masalahnya kita di Indonesia Hah? dan pesawat udah nggak ada teknologi sudah musnah gimana mau lari ke Mekah Madinah? sementara Dajjal dalam waktu yang singkat dia akan mengelilingi seluruh kota-kota besar dunia pertanyaan yang muncul kenapa kota-kota besar yang dikejar oleh Dajjal bisa jawab nggak? sederhana jawabannya ibarat kita mau nanggu ikan saya pasti akan nanggu ikan di lubu-lubu ikan yang pasti banyak ikannya ada juga diusulukan kecil di badan-badan kecil itu ikan, tapi waktu saya nggak cukup pasti saya akan mencari tempat yang terbanyak ya kan? Saya tangkuk dapat penuh langsung jaring tangkuk saya, ya kan gitu kan? Nah dia akan nyadatangi kota-kota besar, makanya solusi salah satu solusi terbaik adalah kalau memang tidak mampu pindah ke Mekah Madinah kita carilah tempat-tempat tinggal yang jauh daripada perkotaan, ya. Lebih bagus nanti ada tempat-tempat yang ada lembahnya atau ada bukitnya atau ada gunungnya buatlah situ sebuah peradaban buat situ sebuah persiapan itu salah satunya tapi jangan salah-salah kalau lari ke sana tapi imannya lemah justru ketika Dajjal datang dia akan turun meninggalkan gunung-gunung ada pula kata Nabi orang-orang orang-orang nanti akan meninggalkan gunung-gunung kampung-kampung lembah-lembah menuju ke kota-kota menanti kedatangan Daj Dajjal kenapa Dajjal dinanti kedatangannya karena Dajjal bagi-bagikan kehidupan saat orang kelaparan nah ini jadi memang iman juga walaupun lari ke gunung tapi iman yang nggak ada saat Dajjal muncul dan dia bagi-bagikan makanan dia akan turun dari gunungnya memang sih Nabi menghancurkan kita nah kau muslimin yang kami muliakan jadi Dajjal mendatangi kota-kota besar apalagi Jakarta wah ini paling nomor satu prioritas lah prioritas Dajjal ini Depok nah, Apalagi apa Depok mau Jabodetabek Depok, Bogor, ya. Orang Jakarta ini Pak, termasuk kota terpadat apa tuh jabodetabek ini kan terpadat di dunia doh. Iya, dia akan datang. Cuma Mekah, Madinah saja dia yang tidak bisa masuki. Baik, kaum Muslimin yang kami muliakan, Dajjal tidak lama masanya. Kalau Dajjal sudah muncul, tanda besar kiamat yang kedua pasti menyusul. Pasti yaitu Nabi Isa turun. Dalam akidah kita, kaum muslimin, Nabi Isa tidak pernah dibunuh Tidak pernah Nabi Isa diangkat fisiknya Secara hidup Oleh malaikat menuju ke langit dunia Dan dia disimpan di sana Dibuat oleh Allah, dia tidak tersentuh oleh waktu dan zaman Persis seperti ashabul kafi dalam perut gua 309 tahun ternyata mereka tetap muda Dan Allah melakukan hal itu kepada Nabi Isa hari ini di langit dunia Sehingga Nabi berkata dalam Israel Mi'rat saya bertemu dengan saudara saya Isa dalam usia dia saat di Di Jadi masih muda sampai hari ini Dia turun nanti Nabi Isa dalam usia 33 tahun Nabi Isa nanti turun ke muka bumi dalam usia 33 tahun Siapa yang sekarang usia 33? Nah itu berapa? 33? Aha usia kayak gini ah, Tapi gak jelek kayak gini Kalau ini standar Indonesia nih kalau nabi Isa itu standar manusia tertampan tapi dibanding saya pak kalau saya berduduk -duduk dengan dia saya numpang ketampanan beliau jadi antum jangan sedih ya Oke, okay. kamu muslim yang kami muliakan nabi Isa nanti turun dalam keadaan di usia 33 tahun kata nabi nah nabi Isa disimpan di langit ngapain tugasnya nanti tugasnya ada lima ketika dia turun yang pertama menjadi pembantu imam mahdi imam mahdi kan muncul duluan kan jadi pembantu Imam Mahdi Yang kedua membunuh Dajjal Yang ketiga menghancurkan palang-palang salib di muka bumi Sehingga orang Kristen berbondong-bondong masuk Islam Kemudian yang keempat membunuh seluruh babi-babi Yang kelima adalah Mengangkat semua pajak-pajak di muka bumi Sehingga pajak itu jizya-jizya Daribah-daribah tidak ada lagi Ini lima ini Tugas Nabi Isa dan nabi isa akan meninggal pada periode kelima setelah menikah dengan seorang wanita Arab yang muslimah barulah nabi isa meninggal pada periode kelima dalam usia 40 tahun ha? kalau ada yang dengarkan hadis nabi isa hidup di bumi ini selama 40 tahun bukan berarti dari sejak dia turun dihitung dari sejak dia awal hidup jadi dia turun pas usia 33, nanti dia menjalani hidupnya lebih kurang 7-8 tahun lah begitu, dan dia meninggal pada periode ini Sebagaimana Al Mahdi yang memimpin periode kelima ini, beliau juga meninggal pada masa ini nanti Lalu digantikan setelahnya oleh Al Qahtani Supaya jelas kaum muslimin, baik saya kembali Dajjal tanda-tanda keluarnya sudah sangat nyata kaum muslimin, sudah sangat nyata Setelah Dajjal berhasil mengumpulkan Sebanyak-banyaknya pengikut di muka bumi ini Dajjal kembali mengepung Mekah Madinah dan ternyata gagal Lalu dia mengepung Imam Mahdi Yang saat itu ada di Damaskus. Nabi mengatakan Al-Mahdi terkurung di sebuah masjid Berhari-hari bermalam-malam Bersama orang-orang beriman Karena Imam Mahdi tak mampu melawan Dajjal Dajjal itu pak, di samping dia sendiri Sangat perkasa Sangat perkasa, memiliki kekuatan Yang tidak ada manusia yang punya di belakangnya ada bala tentara tak terkalahkan Yaitu Yahudi Asfahan Berjumlah 70 ribu orang Dajjal ini Punya bala tentara yang tak terkalahkan Yaitu 70 ribu Orang Sementara pasukan Imam Mahdi saat itu Hanya ribuan saja lagi Dan mereka sudah panjang Dalam pertarungan yang banyak ya, sudah Sudah sangat lelah gitu kan Nah Tapi mereka tidak pernah mundur Hanya mereka terkepung Di masjid di Damaskus kata Nabi, saat malam hari waktu subuh masuk, maka komandang subuh pun dia di, di, di komandangkan. Al-Mahdi memerintahkan komat, maka beliau maju ke depan untuk, koma, untuk mengimami. Tiba-tiba seluruh mata kaum muslimin yang ada hari itu sudah tidak ada listrik kaum muslimin. Perlu diketahui, karena listrik bagian darah teknologi dan teknologi di masa Imam Mahdi sudah mus, musnah, ya. Kaw Muslimin seluruh mata memandang ke arah langit. Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan dua malaikat mengapit seorang lelaki yang sangat rupawan. Dialah Nabiullah Isa. Rambutnya se sebahu bagaikan orang yang baru basah-basah di kamar mandi, bagaikan mentenetes air so seloloh begitu, sangat indahnya. Dan Nabi Isa pun meletakkan telapak tangan kanannya di atas bahu sebelah kiri daripada malaikat yang ada di kanannya. Dan telapak tangan kirinya diletakkan di atas bahu sebelah kanan daripada malaikat sebelah kirinya. Beliau pun turun. Sampai di darat, orang-orang beriman sudah tahu memang saatnya Nabi Isa harus sudah turun. Sebab apa? Mereka sudah menyaksikan Dajjal keluar. Bahkan Dajjal lagi mengepung mereka. Dan ini waktu seluruh subuh, mereka sudah tahu hadis itu semua kayak kita-kita ini tahu. Jadi sudah tahu semua. Pas melihat Nabi Isa muncul, semuanya merasa bahagia dan gembira Imam Mahdi langsung mundur adab ya, adab kepada orang yang lebih besar, yang lebih agung, lebih mulia mundurlah apa kata Nabi Isa? tidak ini zamannya kamu pemimpinnya saya hanya pembantu kamu tadi qamat untuk kamu, kamu yang imam maka Al Mahdi tidak banyak basa basi langsung maju kembali lalu mengimami sholat subuh selepas sholat subuh mereka pun berzikir hampir terbit matahari maka pintu oh ya maaf rasul mengatakan Nabi Isa itu turun tepat di atas menara putih disebut dengan Manaratul Bayda tepat di atas menara putih nah di Damaskus ada dua masjid ada dua masjid yang punya dua menara putih Subhanallah dua-dua masjid ini enggak hancur walaupun zaman asad sekarang ya Masjid Jami Amawi satu ya di sebelah timur bagian Damaskus nanti lihat keterangannya juga ada di buku zikir akhir zaman juga ada. Jadi ada dua menara putih kaum muslimin. Nah, Syekh Ibn Kathir mengatakan, Masjid Jami Amawi, menara putihnya itulah yang nanti akan tempat turunnya Nabi Isa. Yang hari ini sudah ada. Jadi turun Nabi Isa di situ, belakang. Kemudian Imam Mahdi menjadi imam. Selesai mereka berzikir, matahari sudah mulai menerangi bumi. Pintu masjid Jami Amawi berhasil didobrak oleh Dajjal ha? Dengan seluruh keangkuhan dan kesombongan serta keperkasaannya Dajjal masuk dengan semangat membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman Balat tentara dari pasukannya Yahudi Isfahan Yahudi Isfahan ini dari Iran loh Pak Ini dari Iran loh Isfahan itu 70 ribu orang Yahudi dengan baju jubah hijau tidak berjahit Dan mereka membunuh pedang. Dengan semangat tempur yang sangat tinggi Karena sang raja terkuatnya sudah muncul Itu Dajjal Dengan sangat sombong mereka ingin membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada Persis seperti sombongnya Fir'aun dengan balai tentaranya Waktu mengejar Musa Musa sudah terkepung di depannya laut Kayak Imam Mahdi mau lari ke mana lagi Dajjal dengan seluruh keangkuhannya datang Ternyata anti Dajjal sudah turun satu-satunya makhluk di alam semesta yang mampu dan diberikan legitimasi resmi oleh Allah membunuh Dajjal. Yaitu Nabi Isa sudah turun. Dajjal tidak menyadari itu. Dajjal tidak menyadari itu. Saat Dajjal sudah sangat dekat. Nabi Isa pun berdiri dari sof orang-orang beriman di belakang Al-Mahdi. Dan langsung menghadap dalam keadaan menantang si Dajjal. Melihat Isa sudah turun berteriaklah Dajjal. Apa yang terjadi? Karena Dajjal melihat Nabi Isa saja dia meleleh. Bagaikan lilin pak yang meleleh karena panggangan api. Karson mengatakan seperti garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air meleleh pak meleleh. Kalau dajjal tetap berdiri di tempat itu kata Nabi, lantai masjid itu pasti akan berserakan cairan dajjal dan dajjal habis meleleh. Tapi dajjal langsung lari dengan ke, dengan kemampuan yang tinggi dia lari ke sebelah timur. Nabi Isa sudah nunggu di situ di sebelah timur. Lari ke sebelah barat. Ke ufuk barat. Nabi Isa sudah menunggu di ufuk barat. Terakhir dia lari ke Palestina. Tempat di pintu Lut. Dan Nabi Isa langsung menghunjamkan tombak itu. Ya, Langsung dihunjamkan tombak itu ke tubuh si Dajjal. Maka menjeritlah Dajjal. Inilah kematian terparah dan terberat yang dialami oleh makhluk yang hidup. Jadi kau muslimin. Setelah itu lumuran darah ini dari Palestina dengan secepat, up, secepat kilat Nabi Isa sudah bergabung kembali dengan Imam Mahdi Dan memperlihatkan kepada bala tentara Al Mahdi Termasuk orang-orang Yahudi Asfahan tadi Si Dajjal sudah mati Ini dia Maka penuh semangat dan penuh iman bertakbirlah orang-orang beriman Sementara orang-orang Yahudi Asfahan Yang 70.000 orang itu hilang semangat tempurnya Hilang semangatnya sama sekali mereka tinggalkan senjata-senjata mereka, mereka lari menyelamatkan diri kemana-mana, berserakan kemana-mana kaum ke Muslimin. Mereka bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik dinding, bersembunyi di balik pohon, masuk ke dalam dalam lubang-lubang, pun mereka bersembunyi, kata Rasulullah, benda-benda saat itu tempat mereka bersembunyi akan berbicara dengan seizin Allah. Dalam sejarah kan banyak benda-benda yang bisa berbicara kan? Seperti dua bukit berbicara ketika Nabi dan para sahabatnya berjalan Dan seluruh sahabat mendengarkan perbincangan dua bukit ini bahwa lembah mereka dilalui oleh orang terbaik Seperti berbicaranya batu-batu krekel yang dilewati oleh Nabi Daud Hai Daud ambillah saya, jadikan saya untuk senjata kamu Ya kan? Dan sebagainya Nah pada akhir zaman, batu-batu, pohon-pohon, dinding, tebing Apa saja, di mana saja orang Yahudi bersembunyi Bicara nanti Apa kalimat mereka Ya muslim Hada yahudiyun warai ta'ala faktulhu Hai Muslim, sini, sini ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya. Tana, kuduh faktuloh tangkap dia bunuh. Maka tidak dapat sembunyi orang Yahudi kemana saja kecuali ilal ghorqat, kecuali pohon ghorqat. Fa inna syajalul Yahud, sesungguhnya ghorqat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Ghorqat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Taukah kamu muslimin 11 tahun yang lalu Robi-robi Yahudi Telah memerintahkan pemerintahan Israel Untuk menanam 2 juta batang Pohon gherkot Di tanah yang sangat subur Dan sekarang Pohon itu Sudah setinggi 9 sampai 15 meter Ketinggiannya 2 juta batang pohon pak sementara di perjalanan berikutnya saya dengar mereka nambah lagi sekian ribu sekian ribu kenapa begitu ternyata saya baca di ta di Taurat pak mereka juga percaya pohon ghorqot adalah pohon akhir zaman pohon yang akan berpihak dalam perang akhir zamannya orang yahudi mereka tanam dan pohon itu sekarang udah besar-besar pak udah siap untuk melindungi manusia bersembunyi di belakangnya Masya Allah ke muslimin illal ghorqot hanya pohon ghorqot saja yang tersisa yang tidak akan berbicara dan yahudi tahu mereka sembunyi ke belakang itu Cuma kan orang beriman sudah bocor duluan masalah ini kan. Sudah tahu ke mana mereka sembunyi. Maka mereka sembunyi lari ke orang-orang beriman. Dengan senjata mereka. Mengejar ke kebun yang sangat luas. Dari kebun Gorkot. Dilihat ada Yahudi. Ketemu. Bacok. mati. Ya. Dilihat lagi kayak orang cari kutu. Pak. Ketemu kan. Eh sembunyi di sini. Mati. Sembunyi. Habis seluruhnya. Maka tidak ada lagi Yahudi di muka bumi. Satu ekor pun tak tersisa Nasrani pun akhirnya setelah Dajjal terbunuh ya Nasrani akhirnya diajak oleh Nabi Isa berbondong-bondong masuk Islam Jadi kalau muslimin Ini yang pertama Dajjal Yang kedua Nabi Isa Yang ketiga adalah Ya'jud dan Ma'jud Ya'jud dan Kalau muslimin supaya saya tidak banyak menghabiskan waktu Menceritakan satu persatu Ini saja bisa menghabiskan waktu kita seharian loh jadi saya lewatkan saja dengan sangat cepat. Iajud ya majud muncul. Siapa lagi iajud ya majud manusia, manusia. Cuma dikurung oleh Zulkarnain dalam surah al kahfi Tolong dibaca. Eh, mereka akan muncul nanti dalam jumlah yang mampu menutupi seluruh Gurun Sahara Jazirah Arab. Saking banyaknya jumlah mereka, Pak. Seluruh Gurun Sahara yang begitu luasnya padang luas. Mereka banyak jumlahnya. Beranak pinak. Jadi mereka dibalik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain Beranak-pinak dan mereka tidak termakan oleh usia Enggak mati-mati Sementara mereka merasakan masih sebentar Ya Persis seperti Nabi Isa di langit Merasa sebentar saja Tapi mereka beranak-pinak Banyak-banyak-banyak banyak banyak Senjata mereka waktu dikurung dulu manual Ketika mereka lepas manusia pada masa dia lepas ini Juga sudah bersenjata manual Jadi dia tidak merasakan ada perubahan apa-apa Ini ya Nah kawan muslimin Ya'jud dan ma'jud Allah binasakan Singkatnya begitu saja Allah binasakan Maka masuklah manusia pada prode kelima Ini adalah yang tanda yang keempat ini disebut dengan Masa M, -M -A. Saya singkat saja begitu Masa-masa aman Inilah khilafah islamiyah Yang terakhir yang dijanji oleh Rasulullah dalam hadis tadi Di penghujung hadis nabi mengatakan Thumma sakata Setelah Nabi mengatakan khilafah ini akan kembali digenggam oleh orang Islam ardo, Seluruh muka bumi ini akan tunduk dalam pemerintahan Islam Seluruhnya, kalau di masa dulu Ini baru dua per 3, Pak, bumi ini Kalau di masa yang terakhir nanti, seluruh bumi akan tunduk dalam khilafah Islam Lalu Nabi diam Ini adalah isyarat tidak ada lagi orang Islam setelah itu Tidak ada lagi yang perlu diceritakan tentang orang Islam Sudah habis Lah, kaum muslimin yang kami muliakan Ini adalah fase khilafah yang terakhir Tahu tidak Bapak Ibu, ada yang mendengarkan ceramahnya Ustaz Bakhti Ternasir tidak? Ada yang pernah mendengarkan ceramah beliau, coba lihat di Youtube Apa yang beliau sampaikan, yang beliau sampaikan bukan sesuatu yang berasal dari diri beliau Ini adalah fakta, dan ini adalah sesuatu yang telah diungkapkan dalam majalah-majalah besar dunia CIA, Badan Intelijen Resmi Amerika Serikat mereka mengatakan, Dan ini tidak dapat untuk disembunyikan. Bahwa 2020, Bumi ini akan kembali ke dalam pangkuan peradaban baru. yaitu peradaban Islam. Khilafah Islamnya. 2020 puncaknya nanti adalah 2025. Subhanallah. Jika benar kata mereka, Jika benar kata mereka, Hampir bersamaan waktunya dengan jadwal yang kita sebutkan ini. Jika benar. Dan Ternyata, Analisa serta keputusan CIA ini mereka enggak sendirian Badan intelijen dari Rusia pun menyatakan pernyataan yang sama 2020 ke atas Islam sudah kembali mengenggam dunia khilafah sudah kembali tegak Lihat apa yang dilakukan Raja Salman sekarang ini kita tidak tahu apa yang terjadi Mereka sudah mulai mandiri mereka tidak lagi bergantung pada Barat mereka tidak bergantung pada Amerika dan tidak pada PBB Mulai-mulai menyatukan kokotan-kokotan Islam kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tetapi sudah digambarkan kaum muslimin. Dan Allah menyebutkan dalam surat Al-Qa, surat An-Nur, ayat 55 ini pasti terjadi. Kondisi yang sangat menakutkan umat Islam akan berubah 180 derajat Celsius Pada masa kelima. Pada masa kelima ini kaum muslimin. Nabi mengatakan tidak lama. Tidak lama hanya tujuh tahun saja kata Nabi. Tujuh tahun saja. Ternyata ada hadis yang lain mengatakan... Antara 8 atau 9 tahun. Berarti kalau disimpulkan Nabi memperkirakan 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Masa di periode kelima ini. Lalu habis seluruh orang Islam meninggal dunia. paham ke muslimin? Faham Pak? Masa periode kelima itu tidak lama. 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Allah jadikan masa ini berakhir dengan wafatnya seluruh orang Islam. Padahal di puncak-puncak kejayaan is... Islam. Agama yang ada di bumi cuma dua saja, Islam dan kafir. Itu saja lagi. Ahlul -kitab, kitab sudah tidak ada. Di sini tidak ada lagi perang sama sekali. Dan jumlah laki-laki pada masa ini dibandingkan jumlah wanita, Satu laki-laki, lima -laki, puluh jumlah wanita. Kok bisa? Kita akan saksikan di sini. Menjelang Al-Mahdi muncul dan setelah Al-Mahdi muncul, banyak sekali kematian laki-laki terjadi kaum muslimin dan itu adalah fase kita. Ini fase kita sekarang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan. Apalagi lepasnya Ya'jud dan Ma'jud. Banyak manusia-manusia di bumi ini yang dibantai oleh Ya'jud dan Ma'jud. Baik, kaum muslimin. Satu laki-laki lima -laki puluh wanita. Mungkin Bapak pernah baca hadis. Bahwa tidaklah terjadi kiamat sampai jumlah laki-laki satu berbanding lima puluh jumlah wanita. Pada masa ini. Pada masa ini, tidak ada perang. Kehidupan betul-betul makmur, subur. Tanam-tanaman semenang menjadi jazirah Arab menghijau, Sungai-sungainya kembali ber berair, kaum muslimin. Syekh Su'ud Shurem. Berpidato, berkhutbah, dalam solat Jumat, dalam khutbah Jumatnya, mengatakan tentang saju yang turun di jazirah Arab, yang turun di tabuk, ini adalah pertanda tentang dekatnya kiamat. Beliau mengatakan begitu, tidak lama lagi berarti jazirah Arab akan mengalirkan sungai-sungai, lalu gurun sahara akan kembali menghijau, karena tidak ada negeri yang ditimun oleh saju, melainkan tanah itu kembali menjadi hidup, dan kembali menjadi subur, dan ini sekarang sudah Allah perlihatkan kaum muslimin. Wallahi mahama Allah yang kami muliakan. Pada masa ini emas akan bertu berserakan, betul-betul sangat jaya. Manusia sangat kaya, makmur semakmur-makmurnya. Bahkan binatang buas sekalipun bermain-main dengan anak bayi dan tidak akan menggigitnya, tidak akan menerkamnya. Bahkan wanita seorang diri pada masa itu kata Nabi berjalan kaki seorang diri, berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut. Mana Hadramaut? Di Yaman berjalan kaki siang dan malam menuju ke masjidil haram di makkah ngapain melaksanakan ibadah haji lalu dia tanpa mohram pulangnya juga berjalan kaki siang dan malam sampai kembali di hadurah maun aman tidak ada yang mengganggunya tidak ada pembunuh, tidak ada pemberkosa, tidak ada perampok tidak ada, tidak ada, betul-betul aman hidup pada masa itu jadi hadis itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil asal aman kami wanita sudah boleh Yang dimaksud aman dengan hadis ini adalah pada produk kali Memang laki-laki enggak ada Itu masalahnya uh -uh, Itu masalahnya Bapak-bapak ini insya Allah sudah di alam Barzakh Apalagi muda-muda kayak gini Saya yakin muda-muda kayak gini pas huru haram macam gini Saya yakin paling di depan nih, insya Allah Paling di depan untuk menentukan Masa-masa depan kita Baik kaum muslimin yang kami muliakan Nabi mengatakan pada masa ini tidak ada sedekah yang mau diterima oleh orang. Pada masa ini, tidak ada sedekah karena orang dah kaya-kaya semua. Bahkan seorang tetangga datang kepada tetangganya membawakan emas penuh dua genggam tangannya. Lalu datang, "Pak, ini sedekah saya." "Wah, apa nih? Emas terimalah, Pak." Kalau kita sekarang, Pak, dapat cincin aja satu. Waduh, ini orang paling baik di dunia kamu gitu, Pak ya. Pasti enggak nolak. Betul Pak. Lain nah, nanti dua genggam datang membawa ke tetangga Dan tetangga menolak, waduh terima kasih banyak Di belakang ada tiga karung, mau diapakannya hmm? Saking makmurnya, saking suburnya, ya saking kayanya Dan orang juga udah yakin, dia mau kiamat juga untuk apa? Untuk emas-emas yang banyak Udah masa itu sudah gak ada lagi Gila dengan dunia cinta pada dunia, apalagi laki mau poligami, segala macam, gak kepikiran lagi pak Orang udah berpikiran hanya untuk Memperbanyak amal soleh Ini udah masa-masa sangat ya. Yeah. Jadi ibu-ibu, ibu-ibu juga nggak kepikiran mau bersuami pada masa ini. Wallahualam, salah-salah tidak. Kenapa? Udah sangat yakin, udah mau kiamat ini. Ya, jadi bapak ibu yang kami muliakan, kita kembali di sini ya. Uh, pada masa ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Ya, memang startnya di masa-masa aman dengan ditandai. Jadi pertanyaan bapak tadi, tanda daripada akhir periode keempat adalah terbunuhnya Yakjud dan Makjud. Seluruh jantung Yakjud dan Makjud di muka bumi ini habis maka masuk langsung periode kelima, itu jawabannya pak ya nah, baik, Periode kelima ini akan terjadi empat tanda besar kiamat, yang keempatnya adalah khilafah langsung, yang kelimanya matahari terbit MTB matahari terbit dari sebelah barat dalam sahih muslim fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini yang betul-betul dipanggil oleh Allah, lalu sujud dia di bawah Arash kalian di bumi akan mengalami malam yang sangat panjang dan kalian merasakan bagaikan tiga malam yang berturut-turut. Ya, besoknya matahari terbit di sebelah barat, maka tidak ada tobat lagi yang diterima, tidak lagi pernyataan Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya. Nah, setelah matahari terbit, esoknya waghadihi muncullah binatang raksasa dari dalam perut bumi. yang mempunyai banyak kaki. Dan binatang ini dapat berbicara dengan bahasa manusia Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Manusia tersisa sedikit yang ada di bumi Akan didatangi oleh binatang itu Lalu kalau orang kafir diketoknya kepalanya dengan ujung tongkat Nabi Musa Menghitamlah wajahnya Menjadi buruk rupanya Sementara orang beriman yang dijumpai oleh binatang itu Maka diusapkannya atau disentuhkannya cincin Sulaiman ke wajah orang ini Maka putihlah wajah orang tersebut dan menjadi bercahaya jadi bentuk manusia setelah kemunculan Da atau DE Dabatul Ardi ini Hanya ditandai kalau yang putih bersih bercahaya wajahnya berarti orang beriman Kalau yang hitam gelap dan jelek berarti orang kafir Sehingga pada masa itu orang beriman dengan orang kafir saking damainya pak Gak ada perang Eh kafir minum lah ini Terima kasih mu'min nah, gitu. Udah kayak gitu pak pergaulannya Baik Kemunculan binatang ini sebanyak 3 kali di tempat yang terpisah-pisah Lalu dia kembali tenggelam ke dalam perut bumi Nah, kemudian setelah itu barulah berhembus angin lembut, angin lembut. Bunyinya enak pak, angin lembut. Tapi ujungnya kematian. Hmm. Angin lembut kematian. Siapa yang mati dengan angin ini? Seluruh orang yang kemarin udah ditandain oleh binatang dabatul ardi. Angin ini datang ke sana lalu menyentuhnya tersentuh desitu meninggal langsung di situ ya dengan kematian yang lembut maka seluruh orang Islam di muka bumi akan berakhir tidak ada lagi satu orang pun yang kenal lagi dengan Allah setelah ini berakhirlah masanya umat Nabi Muhammad dan Nabi berkata setelah itu satu atau dua generasi barulah sangkakala atau kiamat besar kehancuran semesta ditiup oleh malaikat Israfil satu atau dua generasi Satu generasi dalam hitungan ilmu sosial adalah 25 tahun Satu atau dua generasi berarti Maksimal 50 tahun Ternyata ada hadis lain Petunjuknya ada di hadis lain Dalam hadis lain Nabi mengatakan Selama di bumi ini masih ada satu orang saja Yang dapat melafazkan kalimat Allah Yang masih beriman dengan Allah Walaupun hanya satu orang saja Allah masih akan tunda kiamat 40 tahun lagi Pernah dengar gak di sini? pernah dengar kan, Allah masih akan tunda kiamat empat puluh tahun lagi artinya, orang terakhir yang mengulafazkan kalimat Allah itu ternyata meninggal pada tanda besar kiamat yang ketujuh, faham apa ibu? maknanya apa? setelah ini kalau dicocokkan dengan hadis, empat puluh tahun lagi masuk nggak satu atau dua generasi itu? masuk kan? ya, artinya setelah ini adalah empat puluh tahun Demikian hadis Nabi SAW Barulah kiamat Apa tanda besar kiamat yang kedelapan? Penenggelaman bumi sebelah timur Jadi kalau ini bumi Ini bumi dibelah dua, yang timur itu ini Pak Australia, Indonesia, Timur Leste, Filipina, Malaysia Terus India, Jepang dan sebagainya Rusia, ini timur Tenggelam seluruhnya Patah-patah dan masuk ke dalamlah Ke dalam laut Kemudian Tanda besar kiamat yang ke 9 jadi ini timur tenggelamnya bumi sebelah timur. Ini tenggelamnya bumi sebelah barat. Pada tenggelamnya bumi sebelah barat, ini dia Amerika, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, seluruhnya tenggelam, masuk ke dalam. Jadi yang tersisa saat itu apa? Yang tersisa hanyalah jazira Arab dan Syam. Ini jazira Arab pak, ini Syam. Hanya ini yang tersisa, yang lain datang gelam Maka yang ke sepuluh adalah Munculnya api raksasa dari dalam perut atau dalam bumi Yaman, lagi-lagi Yaman Munculnya api raksasa Yaman itu mana? Kalau dilihat ini, maka Yaman itu posisinya di sini. Kalau bapak lihat petanya ya, Yaman itu adalah bagian Ujung daripada yang masih ada Keluar api raksasa di sini semua manusia yang hidup ini akan digiring secara paksa oleh api ini. Jadi api ini terus menyambar kesana kemari, kemudian mereka lari ke arah Syam. Saat seluruh manusia sudah berkumpul seluruhnya di Syam, barulah terjadi kiamat. Nanti temukan ada hadisnya, banyak ketemu itu. Saya ringkas ini semuanya dengan secepat ini. kaum muslimin, sekarang ini berita besar untuk bapak ibu semua. Saya sebenarnya juga... merasa tidak nyaman menyampaikan ini tapi gimana wong oh, fakta kok. Silakan buka di YouTube, fenomena alam yang ada di Yaman pada hari ini, ya. Yaitu ada sebuah daratan di negeri Yaman hari ini mengeluarkan asap, berasap dari dalam perut tanah, dari dalam perut buminya. Berasap di sana, berasap di sini kayak di Lumpur Sidoarjo gitu, berasap sana berasap. Pas didekatin, ternyata rengkahan tanah. Tanah tuh merengkah, ya. Kemudian dilihat di dalamnya itu ada semacam energi api yang sangat besar. Bro. Dilihat retakan yang lain juga energi api, dilihat lagi rasana di energi api yang sangat besar. Sekarang saja kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala seolah sudah memberikan isyarat atau aba-aba. Ini loh api raksasa itu sekarang sudah mulai Allah tunjukkan ada, tapi masih dalam tanah. Pada masanya nanti dia akan keluar lalu membakar seluruh manusia dan memaksa mereka lari ke arah Syam. Saat mereka sudah kumpul seluruhnya di Syam, ya Ketika memang dimuncul, maka berarti Dajjal tidak lama lagi akan keluar. Okey, kamu Muslimin. Sekarang kit pembahasan kita adalah ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi. Nah, yang paling berat pembahasan kita nanti adalah berkenaan tentang musnahnya teknologi, karena bumi mengalami hantaman meteor. Ini yang paling terberat pembahasan kita. Meteor. Setelah meteor ini, kejadian berikutnya adalah dukhan. Nah, setelah itu kehidupan di muka bumi ini betul-betul berat. Betul-betul berat. ya Sangat-sangat berat. Di sinilah banyak orang-orang yang berguguran. Sementara banyak jumlah manusia yang mati di muka bumi ini secara, secara global. Kelaparan menyebar di mana-mana. Pembunuhan hanya demi sesuatu makanan dan segala macamnya. Ini akan berpunculan setelah meteor. Setelah meteor ini, teknologi di muka bumi sudah hilang. Kita betul-betul kembali ke zaman. Zaman Nabi Muhammad. Beberapa ciri-ciri sebenarnya di kitab ini dijelaskan di zikir akhir zaman Ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi diantaranya adalah di prodek keempat ya Yaitu terjadinya huru hara dan kekacauan di berbagai tempat Kekacauan Huru hara Dan untuk saat ini saya rasa Bapak Ibu sudah dapat Merasakan langsung bukan hanya di Indonesia apalagi di Timur Tengah apalagi di, di timur tengah. Baik. Yang kedua, yang kedua Saya panjangannya ke bawah ya. Yang kedua yaitu terjadinya fitnah di Syam. Fitnah di Syam. Ketika Nabi mengatakan "Badirubil a'mali fitanan kaqitail lailil muzlim. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsik kafira dan seterusnya, ternyata Nabi menyebutkan wal fitanu bi syam ka Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu adalah di Syam. Pembantaian, pembunuhan, peperangan-peperangan, keributan ini, kehancuran ini, segala macamnya. Wal fitanu bi syam, itu adalah Suria, Palestina, Lebanon, Yordania. Ini yang dimaksud dengan fitan dan ini mendahului bagi kemunculan al-Mahdi. Al Karena al-Mahdi nanti akan mengibarkan bendera khilafahnya di Damaskus. Lalu puncak kekhilafan nanti terakhir adalah di Palestina. Ini khilafan terakhir adalah puncaknya di Palestina. Awal kemunculannya nanti di Damaskus. Damaskus itu adalah Syam. yang hari ini penuh dengan konflik peperangan dan pembantaian, pembunuhan yang tidak tahu ujungnya kapan. Ini sedang berlangsung sekarang ini kaum muslimin. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi berikutnya menjelang Al-Mahdi meninggal, wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz. Dan ada tiga orang putra mahkota yang akan saling Yaktatil indakan zikum thalathatun min abna'il khalifah Kau muslimin yang kami muliakan Sima ini wahai Allah kami muliakan Wafatnya seorang raja yang menguasai hijaz Hijaz ini di mana tadi? Mekah, Madinah dan Taif Ini yang hijaz Kaum muslimin, di belakangnya ada tiga calon pengganti Kaum muslimin yang kami muliakan, ini Raja Abdul Aziz Waduh, sepidolnya Raja Abdul Aziz ibnu Saud, bin Saud ya Raja Abdul Aziz bin Saud, istrinya banyak Anaknya puluhan tapi yang diresmikan menjadi putra mahkota ada dua belas orang. Satu, waduh. Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ya? Apa kata Raja Abdul Aziz semasa dia hidup? Apa kata beliau semasa beliau hidup, tidak boleh menjadi raja para cucu-cucu selama putra-putraku masih hidup Makanya ini sudah menjadi budaya di kerajaan Arab Saudi Walaupun lain-lain ibu apabila ini sudah meninggal ini jadi raja dulu kan pangeran ini Ketika meninggal langsung pangeran yang sebelahnya menggantikan, tidak boleh anaknya Nah, Meninggal juga pangeran yang ini pangeran sebelahnya menggantikan Ah ini ini para putra mahkota ini semuanya. Sekarang anggap saja ada. Meninggal digantikan oleh berikutnya. Meninggal digantikan oleh berikutnya. Meninggal digantikan oleh berikutnya. Dan yang terakhir kemarin itu uru menurut urutannya ya ini raja satu dua ini raja Abdullah ini raja Abdullah. Waduh betul betul. Ini raja Abdullah lah ini kaum muslimin ini urut-urutannya ya ini mukrin ini pangeran mukrin masih hidup sekarang ini pangeran talal masih hidup ini pangeran salman masih hidup ini pangeran Nayef. ini pangeran Sultan, uh, ini Pangeran Abdullah, ini Pangeran Fahad, ya, yeah. oh ya, yeah. Alhamdulillah sekali datang, langsung banyak. Ini semoga Allah beri pahala bagi yang sudah menyediakan ini dan sudah habis. Baik kaum muslimin, kita lihat dari sini sajalah Raja Faisal ya. Raja Faisal berakhir dengan dibunuh Ya kan dibunuh Raja Faisal Kenapa dia dibunuh? Karena Raja Faisal termasuk Raja Saudi yang paling pemberani Dia yang mengembargo Amerika Serikat selama satu bulan Sehingga kelimpungan ekonomi mereka hampir sekarat Dan dia yang berani bersumpah dan menyatakan ikrarnya Siap memerdekakan Masjidil Aqsa Daripada penjajahan Zionis Israel, lalu dia dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Amerika Serikat. Kemudian langsung digantikan oleh Raja Fahad, ya, Raja Fahad Khalid. Ya, setelah itu baru Fahad ya, setelah Fahad baru Abdullah, ya Khalid, Faisal. Nah, kaum Muslimin, Fahad meninggal dunia digantikan oleh pangeran sebelahnya, yaitu Raja Pangeran Abdullah Nah Pangeran Abdullah baru meninggal 9 Jumat yang lalu 9 Jumat yang lalu Dalam usia 90 tahun Dengan penyakit yang dihukum uh, oleh medis internasional sebagai mati secara klinis Ya, Jadi beliau meninggal dunia Sebelum beliau meninggal dunia, di 2008 Ditetapkan bahwa putra mahkota Setelah beliau ini ada tiga orang Tahun 2008 Ditetapkan Sultan Naif Salman Setelah Sultan Maka Naif yang menjadi raja Setelah Naif maka Salmanlah yang menjadi raja Kau muslimin yang kami muliakan Qadarullah Pada 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia karena kanker Meninggal dunia duluan Padahal Raja Abdullah masih hidup Kemudian Pangeran Nayef Juga meninggal dunia Pangeran Nayef juga meninggal dunia Pada tahun 2012 bulan Juni Tanggal 6 Juni bila saya tidak lupa ya Meninggal dunia juga Maka ini juga meninggal Yang tersisa adalah Salman, Talal dan Mukrin Tiga orang ini kaum muslimin yang kami muliakan Pangeran Salman ini Terkenal tidak disukai oleh pihak kerajaan Kenapa? Lurus, berakhlak, disiplin Dan Hafiz Quran 30 Juz Anti-barat Ya, Pangeran Salman ini Maka menjelang Raja Abdullah meninggal dunia Di Mesir heboh media masanya Mengelu-elukan sebuah berita Bahawa calon pengganti setelah Raja Abdullah meninggal adalah anaknya Raja Abdullah. Ini yang, yang diisukan. Waktu itu heboh di Mesir, Pak. Uni Emirat Arab ikut dalam konspirasi agar Salman tidak naik. Jadi didekati Raja Abdullah oleh Amir Uni Emirat Arab dan juga oleh beberapa petinggi-petinggi Mesir dan dalam dari dalam kerajaan sendiri agar ditetapkan bahwa raja setelah itu adalah raja anaknya Raja Abdullah. Kaum muslimin yang kami muliakan, qadarullah sebelum konspirasi itu berhasil, Allah menjadikan kehendaknya yang berlaku. Raja Abdullah meninggal dunia sebelum sempat menadangani dan memberikan pernyataan, beliau meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian resmilah pangeran Salman yang yang naik ya, resmi. Dua orang ini adalah saudara tirinya. Sementara ini Raja Pangeran Salman dengan Pangeran Nayef adalah saudara kandung. Anak daripada Pangeran Naif ini juga soleh. Anak daripada Pangeran Salman juga sol, soleh. Ada tiga orang anaknya, ada tiga orang. Sementara pengganti di sini ada tiga orang juga kaum muslimin. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan mirip dengan hadis ini: Yakta tilu, endakan zikum, salah Ya, tiga orang ini akan saling jatuh menjatuhkan. Pertanyaan? Kenyataannya Arab Saudi sekarang langsung dipimpin Raja Salman kok dan aman-aman saja yang kita dengar iya Alhamdulillah kemarin langsung dinobatkan dua putra mahkota Ya kemarin ini baru dinobatkan dua putra mahkota yang bukan ini Tapi yang pertama anak pangeran Nayef siapa namanya Muhammad bin Nayef yang kedua adalah anak beliau Muhammad bin yang usianya baru 34 tahun Nah kau muslimin yang kami muliakan baik ya intinya dua orang ini Afwan yang ini diusir dari kerajaan karena akhlaknya yang bobrok etikanya dan moralnya sangat jauh meleset sementara yang ini pun bukanlah orang yang ini punya kiblat otaknya ke barat walaupun kemarin dia ikut membayar dua putra mahkota berikutnya tetapi kaum muslimin kebijakan kebijakan raja Salman menggelisahkan PBB membuat cemas Amerika Serikat karena Arab Saudi hari ini sudah independen dia memegang kendali di Timur Tengah pada hari ini. Seluruh negeri Teluk ya, dibuatnya hari ini berdiri sendiri dan mereka yang menentukan poros perjalanan peradaban Islam yang akan datang dan mereka akan fokus tentang apa-apapun kemaslahatan Islam dan umat Islam akan mereka utamakan. Yang paling menakjubkan kaum muslimin. Kalau saya mau ceritakan, mau saya ceritakan tentang apa, -apa yang dilakukan Raja Salman. Ya Allah ya Rabb, Bapak Ibu akan bersyukur, akan sujud syukur. Allah jadikan Raja Saudi pada hari ini adalah raja yang saleh dan taat. Saat dia baru dilontik menjadi raja, ya, pertama pekerjaannya adalah menaikkan gaji seluruh pegawai-pegawai kerja Arab Saudi dua kali lipat, pak. Termasuk dokter, termasuk apa, guru, uh, polisi, tentara, segala macamnya dibuatnya seluruhnya itu makmur, ya, dua kali lipat. Yang kedua, seluruh tawanan-tawanan politik dari kalangan alim ulama. Orang-orang soleh yang ada di bawah tanah Dibebaskannya semua Semua bebas Ulama-ulama yang dulu kritis dengan kerajaan Dimunculkan ke permukaan kembali Masya Allah ya Dan orang-orang ulama-ulama yang diusir dari Arab Saudi Ditariknya balik ke dalam Masya Allah Kemudian yang dilakukan oleh Raja Salman berikutnya Adalah memutus seluruh bantuan Yang pernah dikucurkan oleh Raja sebelumnya Buat pemerintahan junta militer Mesir Yaitu Asisi yang telah membantai lebih 7.000 kaum muslimin di Mesir. Diputus bantuan itu Pak. Padahal bantuan itu miliaran dolar yang mengucur dari kerajaan Arab Saudi sebelumnya. Dan teroris yang dikatakan teroris oleh Asisi yaitu Ikhwanul Muslimin. Sekarang dijadikan mitra terdekat kerajaan Arab Saudi yaitu Ikhwanul Muslimin. Nyakitkan hati Asisi betul ini? Nah kaum muslimin. Sebelumnya sepakat kerajaan Arab Saudi mengatakan Ikhwanul Muslimin adalah teg. Teroris, ya, diperangi, diburu Sekarang enggak malah dijadikan mitra terdekat oleh kerajaan Arab Saudi Sesuatu hal yang sangat tamparan, sangat telak bagi Sisi Ketika Sisi datang ke Mesir, ini yang menakjubkan Pak Ketika Sisi datang ke Mesir, dia disambut dengan sangat dingin oleh Raja Salman Ini ditayangkan oleh seluruh TV-TV Arab termasuk Jazeera. Ya, Sangat dingin Salman menyambutnya dan perkataannya satu dua saja Jadi kembalilah Sisi dalam keadaan gigit jari Harapan bantuan yang bisa menguatkan perekonomian Mesir yang dikendalikan oleh kerajaan pemerintahan baru sekarang di Mesir oleh Sisi Diputus habis oleh Arab Saudi, nggak ada lagi bantuan untuk dia ya. Akhirnya, Mesir yang dulu sesumbar di masa Raja Abdullah hidup, apa mengatakan? Militer Mesir untuk keamanan seluruh Timur Tengah Di masa sekarang, Mesir mengeluarkan pernyataan baru, Militer Besir untuk keamanan rakyat Mesir Bukan lagi untuk siapa, -siapa. Nah, kawan muslimin berikutnya Bapak Ibu menyaksikan semua di seluruh televisi sedunia Ketika Barack Obama datang dengan istrinya ya, Untuk mengucapkan congratulations for you uh, Because you new king ya. Kamu adalah raja terbaru dan kami ucapkan selamat atas kamu Ini kedatangan Barack Obama bawa istrinya Masuk waktu sholat asar di Istana Nava Seluruh orang-orang kerajaan ikut Raja Salman pergi ke masjid sholat asar Temenung-menung saja siapa Barack Obama dengan bininya berdua enggak diopeni enggak diacuhkan. Ini enggak pernah terjadi Pak si tuan besar ditinggalkan. Enggak pernah terjadi di masyarakat Salman ini terjadi. Azan. Ya Allah ya Rabb. Kita nikmati azan, kita sholat salat zuhur Sel selanjutnya saya pulangkan pada Bapak dan Ibu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik.